teman-teman kita untuk menyaksikan indahnya Ramadan jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam episode hidup kita di dunia oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah sambil menunggu teman-teman yang lain kita mulai saja tema kali ini sesuai dengan tema yang diajukan Panitia, cuma nanti saya mencoba mengkaitkannya Ramadan saatnya berubah, mengapa demikian? karena kita perlu yang namanya berubah, yang namanya hidup pasti berubah, ya tidak, tidak mungkin hidup itu gitu-gitu aja. aja. Ya. ya. Yang, yang namanya yang hidup pasti berubah. Yang ya. tidak berubah, berubah hanya satu. satu. Siapa? Siapa? Allah, Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah itu huwal awal wal akhir, wazahir wal bathin. Dia, dia itu, itu tidak berawal dan tidak berakhir. berakhir. Karena, Karena kalau, kalau berawal berarti ada, kalau berakhir, berarti ada yang mengawali. Kalau berakhir berarti ada yang mengakhiri. Kalau dia ada yang mengawali bukan Tuhan, kalau ada yang mengakhiri dia bukan Tuhan, dia makhluk. Maka yang tidak pernah berubah itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya manusia pasti berubah. Yang dulunya ya tukang pengedar narkoba belaskap-kap, namanya Freddy Budiman. Saya ketemu dua minggu sebelum tembak mati itu masih ketemu sama saya. Ya di penjara di Gunung Sindur. Ya, antum bayangin? Ya, antum boleh lilih. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, mau? mati tiba-tiba atau, atau dikasih, dikasih tahu, tahu kapan matinya, pilih mana? kasih tahu atau, atau mati tiba-tiba? <laughs> ayo pilih, dikasih tahu lebih enak, ya? ya. Kenapa? kenapa? karena kalau tiba-tiba, waduh itu masya allah. nah, nah Freddy Budiman itu, itu tahu, tahu kapan matinya, kenapa? dia dikasih dia tahu, tahu. Ya. ya? jam 5 pagi tukang tembaknya datang menyampaikan informasi bahwa eksekusi mati jam 3 malam. jam malam. malam. bayangin, nanti lagi eneng-eneng tidur itu. Bagi ngantuk-ngantuknya, dia bilang Bila apa? apa? Baik. Baik. Ada pesan, Ada pesan terakhir, terakhir kata polisinya. Maka nah. kemudian dia bilang izinkan, izinkan saya mengucapkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Dan benar pada, pada saat eksekusi mati, mati beliau masih, masih sempat, sempat mengucapkan mati, kalimat la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Lantas kemudian peluru-peluru itu menembak tubuhnya. Barar, <tuh> <tuh> ya, yeah. langsung begitu wafat, wafat, alhamdulillah wafat, alhamdulillah saya dikirim fotonya, dikirim videonya, dikirim videonya, masya Allah mas, wajahnya putih bersih, bersih senyum, senyum ya? ya, dan kemudian di ya? keningnya keluar keringat, ya? sebagai salah, salah, salah satu tanda-tanda orang, orang khusnul khatimah. khatimah, mantan, mantan bajingan. bajingan, antum nggak pernah nyadarin narkoba, narkoba. Dia, dia narkoba, iya dia pesta seks, iya sebutin, apa kriminalitas, kriminalitas yang nggak dilakukan oleh Freddy Budiman, Budiman. ya? ya? Apa dosa-dosa besar yang tidak dilakukan oleh Freddy Budiman, tapi wafat di akhir berubah. Kenapa? Detik-detik menjelang perubahannya dia memilih mendekati Islam dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi yang namanya hidup pasti berubah. Dulunya antum rambutnya hitam, ya, sekarang sudah meninggalkan dunia hitam, sudah mulai putih, ya? Sudah mulai ada uban-uban gitu, ya mbak tadinya gak ada keriput-keriput sini Sudah mulai keriput, tangannya keriput Kenapa? Pasti berubah Pasti berubah Ya Makanya orang yang gak mau berubah-berubah Berarti dia menantang sunatullah Pasti menantang sunatullah Dan ingat Yang tidak mau berubah, siap-siap untuk punah Gak percaya? Coba kita lihat Pernah lihat ini? Pernah, apa namanya ini? Gimana cara makainya? Telepon dulu ke operator. Nanti operator nanya, apa kata operator? Mas, ada pesan apa? Kan gitu ya. Maka kita bilang, "Tolong panasi rendangnya. Kompornya jangan besar-besar. Kunci ada di bawah pot." Betul? Maka nanti operatornya nanya, "Ada pesan lain?" Enggak ada. Baik, saya sampaikan pesannya langsung sampai ke pager kita. Bunyian. Titititititititit. Begitu dipencet, untuk atas bawah pencet ini, untuk kanan kiri pencet ini. Pertanyaan saya, ya, pertanyaan saya yang diterima itu pesan, bisa balas SMS-nya? Enggak bisa. Bisa miss call? Enggak bisa. Bisa selfie? Nah, <laughs> kenapa? karena di zaman itu, teknologi waktu itu di zaman itu, saya ingat banget tahun 9 bulan awal itu 89, 90an itu di zaman itu ini udah paling canggih paling hebat, paling keren tapi karena dia tidak mau berubah ingat rumusnya ya dia tidak mau berubah, dia punah diganti dengan teknologi berikutnya hantung pernah pakai yang mana? Handphone seribu umat nih, delapan tiga sepuluh, tiga tiga sepuluh, tiga dua sepuluh, ya alhamdulillah hampir semuanya saya pernah nyobain, ya kolektor soalnya, ya. Nah ini Nokia-nya namanya Nokia pisang, ya. Kalau malam jadi handphone, kalau pagi jadi barbel, saking gede nya. Pertanyaan saya, teknologi di tahun 2000 awal-awal ini teknologi sindian? Dan, Dan orang pakai handphone Nokia, Nokia, apa dibilang? dibilang? Wih keren, Nokia. Orang, Nokia. orang pakai Samsung, Samsung apa kata orang? orang. Ah, Samsung, Samsung. diejek. Sekarang pertanyaan saya, mana Nokia? Bangkrut. Mohon maaf ya, Nokia itu karyawannya puluhan ribu. Kalau selevel Nokia aja bangkrut, berarti memungkinkan tidak perusahaan yang kita tempati itu juga semirip dengan Nokia? Sangat mungkin. Kenapa? Kenapa itulah dunia senantiasa berubah? sangat mungkin. mungkin. Sesuatu mungkin. yang kita bayangkan enggak mungkin. mungkin ternyata apa? Seizin Allah, Allah terjadi. Enron, perusahaan kurang besar apa, Pak? bukan Exxon, Exxon. Enron perusahaan uh, di Amerika Serikat, multinational corporate, Ampras. Ya, Nokia jatuh. Perusahaan-perusahaan besar jatuh berjatuhan. Kenapa? Karena tidak mau berubah. Begitupun orang, manusia, kalau antum juga enggak berubah, antum juga akan punah. Ya? Pernah ingat ini? Pernah. Pernah nangkek? Nah, ya. yang belakang enggak kelihatan ya? Kalau enggak kelihatan kasihan maju ke depan keletan dikit. Keletan karena saya kekuatannya di PowerPoint. Enggak <laughs> kelihatan ya. ya? Aduh, sayang, sayang banget ini memang harusnya ke sini tadi. Cuma ini enggak, enggak ini enggak bisa terlalu terang ya. Tahu ini apa? Ini apa namanya? Film. Film, isinya berapa? 3620 enak leather sering make. Kalau make gimana caranya? Dimasukkan, diputer, kemudian masukin baterai, difoto. Bagaimana hasilnya? Dijuci. Berapa lama? Sekitar 5 sampai 7 hari. Begitu terima, bisa antum edit fotonya? Bisa hilang jerawatnya, Mbak? Enggak. Flek-fleknya Flag bisa hilang? Enggak. Bisa dikerusin wajahnya? Enggak bisa. Di zaman itu, teknologi ini paling canggih bahkan kita terpukau banget dengan yang namanya polaroid betul di foto langsung keluar hasilnya di zaman itu uh keren langsung cuma di gini doang mbak nih langsung jadi pertanyaan saya sekarang mana mereka punah kenapa tidak mau berubah perhatikan ini sunatullah loh. ini saya ngomong sunatullah apa itu sunatullah hukum Allah untuk alam semesta yang tidak mau berubah siap siap akan punah maka bagaimana dengan kita Ramadan tahun lalu dengan Ramadan sekarang apa yang berubah? Jawab. Mohon maaf, jangan lihat ke di kanan, jawab dalam hati kecil antum sendiri. Apa yang berubah? Ramadan tahun lalu enggak baca Quran. Ramadan sekarang? Nah, Ramadan, tahun tahun lalu, gak Ramadan sekarang? jawab sendiri. Ramadan tahun lalu enggak khatam. Ramadan sekarang? Jawab sendiri. Ramadan tahun lalu berapa salat malamnya? Ramadan sekarang? Berapa salat malamnya? Ramadan kemarin bagaimana duhanya? Ramadan sekarang, bagaimana doanya? Ramadan kemarin, bagaimana serkahnya? Ramadan sekarang, bagaimana? Jika tidak berubah maka ada tiga tipe manusia kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa beliau katakan? Ada tiga tipe manusia. Yang pertama manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala ujung-ujungnya katakan la al muflihun. Siapa mereka? Orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ramadan tahun Romandum ini di, lebih hebat, hebat daripada Ramadan tahun lalu. Hebat betul. Ramadan sekarang gimana, oh, Masya Allah Ustaz. Enggak pernah tinggal dua haaf Ustaz, alhamdulillah. Tahun lalu enggak pernah dua haaf, Masya Allah berubah. Berarti antu, antu"? berurut. Ramadan kemarin gimana, Mbak? Ah, buru-buru Ustaz baca Quran enggak bisa. Ramadan sekarang saya khatam. Khatam berapa? Cuma setengah jus Oh, bagus. Kenapa? Tau tahun lalu enggak bisa baca. Ya? Ramadan sekarang gimana? Alhamdulillah, satu jus Ramadan kemarin, Ramadan kemarin gimana, gimana sedekahnya? Aduh, Fakten Fatimurhan ya? ya? Ramadhan sekarang? Alhamdulillah, ya? Sukarno Hatta ya? ya? Bahkan ya? Sukarno Hatanya ada 10, ada 50, ada 70 gitu ya Masya Allah, Masya Allah. hebat Kenapa? Kenapa? Berarti-arti orang, Berarti orang beruntung orang Yang kedua, kedua kata Rasulullah SAW Mereka orang-orang yang rugi Siapa mereka? Ramadhan lalu, sama sekarang Sama-sama aja Gak ada yang berubah Gitu-gitu aja, aja. Orang, orang udah sampai, sampai mana mendarat di bulan, dia masih gitu-gitu aja. aja, ya? ya? Ketemu, Ketemu, lu masih sih? Ya masih, masih di mana? Masih di <laughs> <laughs> situ, jadi masih situ-situ aja. Orang, orang udah sampai, orang sampai mana, mana gitu. gitu? Ya, dia masih begitu-begitu saja. Kenapa? Tidak berubah. Siapa Tidak mereka? Berubah. Orang yang merugi. Hari ini, hari ini sama saja dengan hari kemarin dan, dan yang ketiga, ketiga. na'udzubillah menjalik jangan, jangan sampai kita orang yang ketiga ini siapa, siapa mereka ya Rasulullah mereka orang yang celaka kenapa celaka? Kelaka, tahun lalu, lalu malah lebih baik ayo, daripada tahun ini, tahun ini tahun ini lebih parah ini tahun ini lebih parah. Lalu, lalu dia ngurusin DKM loh jadi kalau ya, kegiatan-kegiatan di Islam dia, dia yang ngurusin ini. sekarang eh malah murtad, murtad. na'udzubillah menjalik ketemu sama teman-teman di Facebook loh lu kok sekarang udah? Ini ke, ini ke gereja iya, sorry bro, gue udah gak percaya Allah lagi bullshit, bullshit tuh, ajaran Muhammad, tuh. Muhammad <laughs> tuh ya Allah antum ini, dulunya ketua DKM pengurus masjid, jidatnya sekarang jadi iya, saya juga di sekolah misionaris sekarang memang kenapa? Tuh, Masya Allah. ada yang begitu? ada, saya ketemu orang ya? bahkan tadinya ustadz mas uh, ustadz, uh, ustadz sekarang gimana? jadi pendeta mas uh, coba bayangin gitu. parah ustadz. banget kalau dari pendeta ke Islam, nah, itu berarti tipe yang pertama. Beruntunglah dia. Kenapa lebih baik? Tapi ini malah surut. Yang jadinya orang beriman, orang soleh. Makanya hati-hati ya kita ya, jaga hati, hati. Kenapa? Sangat mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya. Jangan, Jangan bilang ah oh, nggak mungkin. Itu bukan aku is, sombongan tu. Bisa jadi. Ya. Nah, oleh karena itu maka kalau semuanya berubah, bagaimana dengan kita? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala minta kita berubah. Berubah, Berubah apa? apa? Jadi Berubah orang bertakwa. bertakwa. Jadi orang bertakwa. Bagaimana caranya? Puasanya harus 100%. Lah sayangnya puasa kita ini enggak 100%. Hanya sekedar lapar dan dahaga. Mengapa demikian? Coba lihat puasa kita. Ya, bangun sahur. Bangun sahur, makan sahur, makan sahur. Setelah itu sholat, sholat subuh, tidur lagi. Bangun, sholat, sholat kerja. Habis itu waktu berbuka puasa. Yang membedakan yang kita, kita dengan bukan bulan puasa apa? apa? Cuma bangun sahur sama berbuka doang. Jadi Mereka apa yang, yang berbeda? bacaan ceritanya? Enggak. Sedekahnya? Enggak. Sholat malamnya? Enggak. Jadi yang berbeda adalah sahur dan berbuka doang. Itulah yang kata Rasulullah Sallallahu Sallam, apa? kaminsu imin banyak dari umatku mereka itu kuasa tetapi tidak ada yang tersisa kecuali hanya lapar dan dahaga jadi enggak ada yang dapat apa-apa ibaratan tuh nih mau gajian nih nanti mau dapat THR misalnya udah merasa ada THR-nya begitu dicek di ATM cek saldo keluar saldonya mohon maaf lahir batin nol kembali fitrah adanya ini ya saldunya mohon, mohon maaf lahir batin kembali fitrah. Kenapa nah, bisa, bisa begitu? begitu? Ya karena bisa, tadi itu, antum merasa ada amal saleh tapi ternyata enggak. Bisa, kenapa? Puasanya bukan puasa yang 100%, yang 100% hanya, hanya sekedar lapar dan dahaga. Haja. Enggak ada yang ada berbeda. Itu. Oleh karena orang itu jemaah yang dirahmati Allah. Ramadan itu, itu itu adalah proses ya. ya ini, ini perhatikan baik-baik. Ramadan, Ramadan itu, itu ini proses. Proses, proses, proses apa? Menjadi orang takwa. Tapi, tapi ada inputnya inputnya iman kalau imannya iman. iman iman gak mantap, mantap prosesnya, prosesnya salah apa? hasilnya, hasilnya gimana? gimana? Ya pasti ya salah contoh, Antum ingin konten buat kopi, kopi. masuknya, masuknya apa? apa? teh, gula, gula susu. susu hasilnya, hasilnya apa? apa? kopi susu, teh susu, teh, susu. wah kopi, kopi susu, kopi, kenapa? Apa? mintanya teh, eh, tapi yang dimasukin kopi gak bisa sama kayak Ramadan, Ramadan itu proses harus iman dulu, makanya kalau imannya nggak mantap, keyakinannya kepada Allah nggak kohor, oh, oh, oh, bagaimana dia bisa melaksanakan sahur dengan baik? Yang ada apa? Kebanyakan tidur. Yang ada apa? Kebanyakan ngeluh. Yang ada apa? Kebanyakan malas-malesan. Kenapa begitu? Karena imannya sebagai input pun nggak mantap. Keimanannya kepada Allah nggak kokoh, kokoh, prosesnya nggak dijalani dengan sempurna, maka wajar. Puasa berujung-ujung puasa, berbilang-bilang ber puasa tidak akan tidak pernah berubah. Kenapa? Kenapa? Inputnya salah, salah, prosesnya salah, maka hasilnya salah. akan salah. Nggak akan gak bisa mas. Ini hukum, ini hukum mohon maaf ya, ya ini hukum ini alami. Nggak nggak bisa ditolak. Jadi, jadi bagaimana, bagaimana kalau mau jadi Allah, kau tak takut? Berarti imannya kokoh dulu. Kakidahnya mantap, tetap, maka diperintah kepada orang beriman, puasanya ringan. Makanya, mohon maaf, kalau mau tahu puasa orang yang beriman atau tidak, lihat aja dari tingkah lakunya. Kalau orang yang semangat, orang yang beribadah, orang yang ceria, orang yang merasa bahwa puasa itu bukan beban, berarti puasa orang beriman. Tapi, Tapi kalau puasa, puasa tidur aja puasanya malas-malasan kelihatan ya, ya kelihatan, kelihatan banget orang yang puasa, orang yang puasa gitu ya, ya. Maka, maka apa, apa? dilakukan puasanya. puasanya? Kenapa? Pasti, pasti dia, dia tidak mengimani sebuah perintah, perintah, perintah maka kalau diperintah berhenti. Contoh, saya, saya kenal, kenal deket ket, sama Audi. audit, deket banget, deket banget, ya, ya, bang. bang. beliau di sekolah ya. serem, pasti saya angkat. Saya bilang, iya mas. Ya, mas, tadi, tadi telepon Iya, ya. maaf, ada yang mau dibicarakan Baik, ketemu di mana kita? Di sana Siap, Siap. Siap. saya berangkat -berang. Kenapa? kenapa? Dekat Tapi tadi begitu antum yang telepon, Pak 20 kali, kali telepon Gak akan saya angkat, kenapa? kenapa? Karena saya gak kenal antum Dan gak pernah ada urusan sama antum Maka paling saya balas pakai SMS Saya bilang, apa? Mohon maaf siapa ya? Saya bilang, terus bapak bilang, mohon maaf dengan pak saya Ah, Sofian Sofian Ustaz, Standard Charter Oh iya oh, Pak, ada perlu apa? Begitu kan? Tapi sikap saya beda dengan Audi Audi itu tidak perlu ngomong banyak-banyak Cuma, Cuma serihan gitu sering aja. langsung, langsung. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, di, di ada, ada, teman teman ada perlu apa? Ada perlu apa? Teman Ketemu di mana? nak? Oh, pak. Kenapa beda? Karena saya dekat Karena saya kenal Begitupun kita Begitu kepada kita Allah, Allah. Kalau kita, kita kenal, Allah. kita dekat sama, kita sama Allah. Allah Perintah Allah, ingat Kira-kira, kira-kira Kalau saya butuh apa-apa atau Audi butuh apa-apa saya? Kira-kira saya, saya, saya bantu, bantu gak? Enggak. Bantu kenapa? Ringan gak? Merasa beban gak? Merasa berat gak? Enggak. Kenapa? Karena saya sudah kenal Dan saya yakin Dia tidak mungkin hianat Begitupun dia yakin, saya tidak mungkin hianat Maka ketika diperintah saum ringan. ringan Ketika diperintah sholat, ringan Ketika diperintah haji, ringan Ketika diperintah apapun perintah Allah Ringan, perintah Allah, ringan. Kenapa? Ini dulu Iman, iman dulu. Kalau iman sudah mantap, perintah apapun ringan, dan, dan, jadilah, dan jadilah orang bertakwa. Itulah mengapa orang beriman itu pasti, itu. pasti dorongannya ibadah melulu. Kenapa? Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah, mendorongnya melakukan seluruh perintah dan larangan Allah itu diperintahkan taat. Tidak tapi-tapi, tidak nanti-nanti. Ya, Apa kata Allah? Idzuu ilallah. Jika mereka, mereka diperintah, diperintah kepada Allah, mereka, mereka mengatakan sami'na wa atoona. Bukan sami'na wa fikir-fikirna. Ya, kami dengar ya Allah, tapi bentar ya Allah ya sebentar ya kami pikir-pikir dulu ya. Kira-kira ini gimana? Berarti apa? Ada masalah dengan keimanannya? Siapa tadi? Ya saya bilang gini, Pak Udi mohon maaf anak saya nggak bisa sekolah ni, nggak bisa sekolah. Kenapa Ustaz? Nggak payah buat sekolah. Boleh enggak saya pinjam uang? Berapa Ustaz? 5 juta. Minta nomor rekening. Ters langsung. Kenapa? Samikna wa atokna, bukan samikna wa pikir-pikirna. Kenapa? Imannya sudah, bukan iman. Percayanya sudah. Ipalagi iman, iman itu adalah bukan lagi percaya Percaya itu masih ada ragu. Iman itu tidak ada keraguan sedikit pun. Ya? Jadi kalau kemudian diam mentaati perintah Allah itu terasa berat, bisa jadi problem kita itu adalah problem keimanan. Ya. ya? Nah, nah, oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, Allah maka perilaku kita juga senantiasa mengkaitkan dengan syariat Islam. Ini sesuai apa enggak? Ini halal atau haram? Ini boleh atau tidak? Kenapa? Karena keimanan kita menuntut kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah. Itulah yang namanya orang taqwa. Jadi jemaah yang dirahmati Allah. Lihat- lihat. Rasulullah SAW bersabda Andai saja hamba ku tahu tentang dahsyatnya Ramadan, niscaya mereka akan Minta setahun Ramadan Pertanyaan saya, jujur, jujur. kalau ditanya Kalau dikasih Ramadan, Ramadan setahun tahun, Antum kuat, kuat gak? Ya. Antum seneng gak? Ya, dalam hati saja jawabnya Mau digeser, geser aja Nah, mudah-mudahan, ya, bisa kelihatan semua ya kalau, kalau ditanya setahun pun, mau gak puasa? puasa. berarat, kenapa? kenapa? karena kata Rasul, andai umatku tahu dahsyatnya Ramadan tapi umat Islam banyak ya gak tahu, makanya bukan. puasa jadi berarat Padahal kata Rasulullah SAW setiap amal ibadah anak Adam itu untuknya, sementara puasa itu untukku aku yang akan membalasnya Masya Allah coba lihat ya untukku dan aku yang untukku akan membalasnya. Ya, yeah. yeah. tidak, tidak ada amal, coba cari, mohon puasa, maaf, nanti cari-cari hadis, tidak, tidak ada amal, amal yang Allah maaf, sampai katakan kan? untukku, puasa, puasa, untukku. Puasa, puasa untukku, Sholat untuk, sholat antum, untuk antum, sedekah antum, untuk antum, antum jihad untuk antum, tapi puasa, untuk puasa untukku dan aku yang membalasnya. Mohon maaf, maaf lihat, lihat ada angkanya di situ? Itu? Ada angkanya? Tidak. Itu menandakan apa? pahalanya unlimited, tidak ada batasnya, tidak disebut satu triliun pahala, tidak disebut dengan seribu triliun pahala, tapi apa? tidak berbatas, Masya Allah oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah di surga nanti ada pintu yang namanya babu Royan. Ya, saya yakin ini sudah dengar sering dan pintu ini hanya dimasuki oleh orang-orang berpuasa yang gak berpuasa, boleh masuk surga tapi dari pintu lain, tapi orang berpuasa, pasti ada pintunya apa itu? babu royana dimasuk dari situ, tuh, begitu, begitu masuk, masuk ditutup, ditutup. mudah-mudahan Mudah saya doakan kita semua yang ada di sini masuk dari babu rohiyah ya, ya, Masya Allah ya. Nah, nah, nah, kemudian apa lagi? ada syafaat Al-Quran dan, dan puasa akan memohonkan syafaat bagi hambanya pada saat mereka, Mereka nanti di yawil jazah. Puasa akan berkata, Ya roh, aku telah mencegahnya dari makan dan siang siang hari. Dan syahwat di siang hari. Maka jadikan aku syafaat untuknya. syafaat itu apa sih? Penolong. Ya. Ya. Jadi ya. nanti syafaat itu, syafa itu ada itu dua. dua ya. Al-Quran ya. Al dan, dan Dari puasa dan bagi kita nanti umat Muhammad dapat dari syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, malam Ramadan mohon maaf ya, ya, yang tahun lalu belum itikaf, enggak pernah merasakan itikaf, antum itikaflah tahun ini. Kenapa? Jangan-jangan tahun depan antum enggak izin itikaf lagi. Saya khawatir tahun depan antum sudah tidak ada di alam dunia lagi. Ya, nikmati rasakan itikaf Ustaz, gimana dong? Deadline nih, laporan Lepang akhir datang, mohon maaf, bisa gak digeser habis habis puasa? Atau kalau antung timpa sekarang, jadi pulang sekarang lebih malam, kenapa? Supaya 10 malam terakhir antung bisa itikaf. Ya? Tolong, ya. tolong ya, saya kenapa saya bilang nalimat tolong? Kenapa? Saya gak jamin, apakah tahun depan Romadun masih ada itikaf untuk antung. Ya? Nah, oleh karena itu, yang kedua. Amal soleh, amal soleh, amal soleh sunnah, dibahas diganjar pahal wajib, tiada perompak pahal. Keropak untuk apa? Keropak untuk dakwah uh Al-Quran Antum sih keropak itu, itu pahalanya sunnah, pahalanya sunnah Tapi ini. dilakukan di bulan Ramadan jadi, jadi pahala wajib. wajib Berarti Ustaz setara dengan pahala sholat fardu? Betul Setara dengan haji? Betul Eh, ya? nah, nah kemudian amal wajib pahalanya 70 kali lipat wajib Masya Allah ini luar biasa Berarti kalau sholat fardu wajib Pahalanya 70 kali lipat wajib saya, saya berdakwah diundang ke sini. ke sini untuk apa berdakwah pahalanya bi'isnillah dengan izin Allah 70 kali lah wajib andu tolakul ilmi wajib pahalanya 70 kali wajib Masya Allah luar biasa dan, dan dibukakan pintu surga bulan diturunkan Al-Quran Allah Allah hanya bulan Ramadan kenapa bulan Ramadan spesial karena diturunkan Quran di bulan-bulan lain diturunkan tapi apa? pertama kali Al-Qur'an diturunkan itu di bulan Ramadan. Dan bulan-bulan lain itu berangsur-angsur ayat-ayat Qur'an Turut, tapi pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makanya di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, malam diturunkan Qur'an. Berarti itu kan bukan 17 Ramadan ya? Sebenarnya dalil yang terkuat bukan 17 Ramadan. Yang terkuat itu Lailatul Qadar inna anzalnahu hu fi laylatul qadar hu disitu Al-Quran wama adrohama laylatul qadar laylatul qadar khairu min al-fi sah tanazzalul malaikat waruh dan seterusnya, artinya apa? ini malam-malam spesial Ya mohon maaf, kalau antum malam laylatul qadar masih deadline masih ada kerjaan di kantor mohon maaf, saya terpaksa katakan terladu mohon maaf, terladu Kenapa? Kenapa? Saya, Mas, antum beribadah malam itu, itu setara dengan 83 tahun beribadah, Masya Allah. Umur baru 20 tahun, umur baru 50 tahun, dicacat Allah, 83 tahun beribadah. Saya aja, malam Laitul Qadar itu gak ada jadwal, mas. Kalaupun ada jadwal, sekaligus sekaligus juga ngisi Laitul Qadar. Gak mau, saya ada. Uh, ada acara-acara yang lainnya. Full time di masjid. Yeah. Yeah. Nah, nah, Oleh karena itu, bulan, bulan pengampunan itu. Bulan, nah, bulan, bulan berlimpah rezeki, riski Siapa diantara kita yang kita tidak punya dosa? dosa Baik dosa aktif maupun dosa pasif Baik dosa yang sengaja atau tidak disengaja Pasti kita punya dosa Dan bulan ini, bulan didik kita Menjadi orang-orang sabar Betul enggak? Sabar Coba, sekarang jam berapa? Satu menit lagi Allah Akbar Coba, siapa yang berani buka kurang satu menit Gak ada kan? Artinya apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan kita bersabar. Artinya apa? Kalau belum waktunya, jangan disentuh kolaknya. Jangan disentuh kurmanya. Sama, mas. Kalau belum waktunya sama si mbak, gak boleh dipegang-pegang dicium-cium. Kenapa? Belum beduk. Nanti kalau sudah beduk, silahkan. Kapan beduknya, Ustadz? Ketika ayahnya mengatakan, aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama. Apa kata mas? Aku terima nikah dan kawinnya. Itu udah beduk, mas. Kalau udah beduk gimana? Terserah. Mau kakinya di atas, kepalanya di bawah? Boleh. Kenapa? Itu sudah milik antum. Nanti sudah beduk. -beduk. Terserah. Antum makan semangka. Mau dari bijinya duluan boleh? Mau dari bawahnya? silakan. Kenapa? Sudah milik antum tuh semangka. Tapi kalau tak belum berduk-duk, berduk, jangan. Nah, nah, nah karena nah, waktu, waktu, waktu, waktu berbuka, berbuka sudah dekat, dekat, kan waktu juga, juga sudah mepet, sebenarnya di harusnya tadi dimulai setengah lima. lima. Dan materinya sudah saya siapkan setengah lima. Nah, karena sudah mau dekat berbuka, betul satu menit lagi? Atau saya lihat jam? Oh, iya benar. Ya, ya, dan ya, Saya lanjutkan ya, materi nanti kepotong berbuka ya, Jadi saya ingatkan, saya ingatkan kan, Yang pertama nah, Ramadan mendidik kita Menjadi, kita menjadi orang bersabar, bersabar, yang kedua, kita bersabar Yang kedua Ramadan juga mendidik kita Menjadi orang yang, yang jujur, jujur. Apa, apa maksudnya jujur? Yang, yang tahu antum masih, puasa, masih atau puasa atau tidak, tidak Cuma antum sama Allah apa? Pada saat-saat dengan bela erudu bisa, bisa gak minum dikit-dikit? Bisa? -dikit? Bisa dikit. Cuma kenapa gak antum lakukan? Karena Antum sangat menjaga yang namanya puasa. Pertanyaan saya, kenapa di luar puasa kita tidak jujur? Kita mark up laporan peruangan. Kita gedekan aset. Kita kecilkan utang. Seakan-akan apa? Seakan-akan perusahaannya sehat. Padahal perusahaan sakit. mas. Itu namanya apa? bohong oh, oh, oh. jujurnya hilang nah oleh, oleh karena itu, itu bulan Ramadan, Ramadan ini 100% lah menjalankan cawm Ramadan karena, karena kita tidak tahu, tahu apakah Ramadan di tahun-tahun depan masih ada untuk kita Insyaallah nanti setelah terbuka uh, sebenarnya saya bisa sampai sebelum Isya enggak apa-apa nanti saya jika memungkinkan saya lanjutkan uh, setelah Isya Nah maaf uh, sebut setelah, setelah itu saya mohon maaf pamit Biasanya saya bisa menemani sampai Isya dan mungkin sampai tapi untuk kali ini tidak bisa karena ada keluarga dijemput di bandara Sehingga saya harus Itu yang ingin saya sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan Tadinya memangnya seharusnya kalau kita mulainya paling lambat 4.30 atau 4.45 Insya Allah pas on time berbuka materinya selesai tapi sayang sekali banyak yang ingin saya sampaikan tapi terbatas oleh waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, saum kita, sedekah kita dan seluruh amal-amal ibadah kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita di 10 hari yang kedua ini karena 10 hari yang kedua adalah saat-saat Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa-dosa kita maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nanti saya serahkan kepada panitia Setting acara yang seperti apa Kalau memang memungkinkan uh, Setelah sholat maghrib mau lanjut materi Monggo, saya masih bisa Tapi kalau nanti sudah ditutup saja Juga dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ajannya ajan sudah, sudah apa Sudah ajar? Sepertinya ajan sudah ajar, ya. sahabat kasih silakan berbuka puasa dengan hidangan kurma dan minum yang sudah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim.